Mitra bisnis, banyaknya pendatang baru ke Jakarta dinilai akan membuat permasalahan yang sudah ada menjadi semakin kompleks. Hal ini selalu menjadi dilema yang sulit diatasi. Di sisi lain, para pendatang baru tergiur untuk mengadu nasib di Jakarta, karena pembangunan di Indonesia sekarang ini belum merata hingga ke desa-desa. Dan sebentar lagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar operasi justisi. Seperti yang sering dilakukan terhadap para pendatang baru, saat ini sudah terhubung dengan penyanyi dan pengusaha properti Ikang Fauzi. Mas Ikang, apa komentar Anda? Pertama, para pemimpin daerah itu harus berembuk di satu meja membuat suatu desain skenario pembangunan yang integritas. Yang sama-sama disetujui dan intinya adalah begini, yang namanya pembangunan infrastruktur itu harus terintegrated antara DKI dengan kota-kota yang di dekatnya, seperti misalnya Banten, Bogor, Bekasi, dan sebagainya. Itu harus terintegrasi itu program dan policiesnya. Supaya hidup di Jakarta sampai hidup di Bekasi atau di Depok atau di Bogor atau juga di Banten. Ya kurang lebih opportunity sama lah. Artinya hal ini yang harus segera dilakukan, Mas? Nah, selama ini jomplang. Ini yang akan terjadi urbanisasi intinya adalah seperti semut aja semut selalu mencari gula di mana ada sumber ekonomi yang lebih makmur atau kata orang di situ lebih mudah dan bisa menjadi kaya kayak selayaknya kayak zaman dulu orang berpikir soal american dreams anje gitulah nah ini kan sebenarnya bisa diantisipasi sejak lama berikanlah juga kesempatan kepada daerah-daerahnya untuk bisa berkembang atau mengikuti juga kalau bisa ya mengejar ketertinggalan itu supaya tidak terjadi arus urbanisasi yang besar dari tahun ke tahun satu hal yang sangat kontradiktif, orang kita tuh sebenarnya punya nilai budaya yang sebenarnya nggak suka pindah-pindah. Saya banyak contohnya, misalnya saya punya saudara di Banten, dia nggak mau pindah ke Jakarta walaupun dia punya pekerjaan di Jakarta, tiap hari dia bolak-balik naik kereta dari Jakarta-Banten. Cuman salahnya kita tidak memberikan sarana yang baik untuk itu. Kalau satu contoh yang paling mudah aja, kereta ke Banten tuh kayak kandang ayam. Segitu juga dia masih mau melakukannya. Apalagi kalau seandainya kualitas kereta itu, transportasi yang mendapatkan pilihan masyarakat yang paling tepat dan paling murah itu diperbaiki. Murah tapi nyaman. Yang kenyataannya kebanyakan dari mereka lebih memilih pindah, Mas Ikang. Bicara domisili itu bukan hal yang mudah berpindah pindah Tapi karena terpaksa. Kalau hanya sarana maupun opportunity maupun pekerjaan dan juga infrastruktur, katakanlah di Indonesia ini lebih disejajarkan, urbanisasi ini baru akan terjadi suatu ekilibrium, keseimbangan. Tapi selama itu tidak ada, pasti akan terjadi arus urbanisasi ke kota-kota besar khususnya Jakarta. Intinya itu yang harus kita lakukan. Karena yang sekarang ini sebenarnya dilakukan sikap yang agak arogan juga. kalau saya. Intinya setiap rakyat mempunyai kesempatan untuk maju. Dia juga tidak mau berada di tempat yang tidak ada kesempatan untuk maju. Pembangunan infrastruktur aja di mana-mana sangat jomplang. Apakah semua ini akan Anda lakukan jika Anda berada di pemerintahan, Mas Ikang? Sebenarnya niatnya pasti seperti itu Mbak, tapi jangan lupa kita nih legislator, kalau terjadi ya bukan eksekutor. Jadi yang maksimal kita bisa lakukan adalah pertama, memberikan suatu anggaran yang benar-benar jelas, terpadu, dan bermanfaat untuk pembangunan daerah. Kedua, kita juga harus melakukan peraturan undang-undangnya supaya daerah-daerah itu -daerah bisa secara optimal membangun daerahnya masing-masing. ya kan? Yang ketiga, ya mengawasi. Karena kita tetap mengawasinya dengan baik, pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Tiga hal ini yang paling utama, karena emang legislatur itu tidak lepas dari peran tiga itu. Demikian Ikang Fauzi. Saya Dewi Sintawati.